Artis idola n y a a r e k Tuban, a r a e Wayu Bahenol, seksi, cantik, s o p o m a n l a l a w i l i a t e l a l a l a l a l a l a l a l a l a l a l a a マナ